Rasa cinta, rasa sayang Itu semua hanya berhak Kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata Karena memang Allah yang sudah Memberikan anugerah tiada henti kepada kita Semua, jadi mulai lahir Sampai detik ini Allah begitu cinta dan sayang kepada kita Allah Ar-Rahman Allah Ar-Rahim Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih Pemirsa, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Allah masih menitipkan umur kepada kita, sehingga di detik ini kita bisa masih menyaksikan acara bengkel hati, tentunya masih bersama Ustadz Danu dan Daizaki. Baik, saya ingin tegur sapa terlebih dahulu dengan para hadirin yang sudah setia menemani bengkel hati di Masjid An Nida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu kabarnya semua sehat? Subhanallah. Uh, Mudah-mudahan kesehatan ini bisa menjadikan diri kita lebih semangat untuk terus akrab kepada Allah ya bu. Amin. Ya Robbal Alamin. Banyak orang yang sehat tapi tidak mau beribadah. Banyak yang ingin ibadah tapi kesehatannya tidak mendukung. Nah dengan kesehatan yang sudah dipitikkan oleh Allah kepada kita, mari terus dekatkan hati kepada Allah, akrabkan jiwa kepada Allah dan pikal hati. Uh, pada kesempatan kali ini Nah ini yang ditunggu Ustaz Assalamualaikum Alhamdulillah Silakan Ustaz Ini saya lagi Mengabsen ini Ustaz Iya biasa sudah uh, harus Diabsen terlebih dahulu uh, Di hari Senin ini kira-kira Jamaah dari mana uh, Daerah terjauh Coba saya dari ibu-ibunya dulu Ibu-ibu Ya yang tunjuk tangan dari mana Eh Bandung mah dekat atau kumaha? Eleh-eleh. Ya, dari mana yang paling belakang? Bu Mataram Nusa Tenggara Barat. Ibu naik apa ke sini? Naik apa ke sini, Bu? Naik <laughs> kodomo. Kodomo. Itu ada kodomo di sana namanya. yang di laut itu ya? Enggak. Eh apa namanya? Dikomo ya? Dikomo. Dikomo. Kodomo itu Ustaz binatang tuh yang kayak kaya buaya kodomo. Oh iya. Itu komodo Dikomo. Ini pagi-pagi sudah -pagi plesetan aja <laughs> Baik. Tadi ibu yang baju pink warahmatullahi dari mana? Baju Mas tuh Jawa Timur. Baik. Yang Bapak dari mana? <laughs> jateng, Jateng. Oh, jateng. Ya. <laughs> Ya, itu pas pelajaran itu saya nggak masuk. Oh, iya, iya. Baik, yang ibu sudah ibu. Sekarang yang bapak tunjuk tangan, tapi jangan terlalu tinggi. Malum belum pagi. Yang dari jauh, dari mana bapak? Ya, Bojonegoro. Bojonegoro di mana, pak? Jawa Timur. Nah ini. Bojonegoro? Kalau... Itu satu kota sama saya itu. Satu kota? Masih tetanggaan, jangan-jangan? Atau jangan-jangan saudara, bukan? Di mana sih Bojonegoro? Oh Borneo, Borneo, Borneo, khusus negoro kapas Borneo, Borneo ya. oh, ya. artinya apa itu? Nggak tahu juga, ya. Borneo Baur, itu artinya kali pusing kali ya. <laughs> Saya mau tahu ada yang dari Papua nggak ya? Oh ada. Oh ada, yang ada dari Papua, dua orang ya. Subhanallah, oh, kita berdua mudah-mudahan segala langkahnya ke Jakarta ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, Amin. Yang dari Banten ada enggak? Ya, Bapak dari Banten, Bantennya di mana? Dari mana? Oh, Bandar Lampung, subhanallah. Ini awal Sumatera ya. Ini Ustaz ee, dari berbagai penjuru datang. Yes. untuk tetap setia bersama acara Bengkel Hati. Dan mudah-mudahan Bengkel Hati bisa terus hadir untuk menyejukkan hati masyarakat Indonesia, Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Yang lain sudah kita tanya. Ustaz gimana sendiri kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terus ya Ustadz mengabdi untuk dakwah di jalan Allah Ustadz ya? Iya, Alhamdulillah Nah ini Ustadz, satu tema yang cukup menarik yang akan kita bahas Biasanya kan kita membahas tentang hak orang tua untuk dihormati oleh anak-anaknya Tapi kali ini temanya lumayan unik yaitu menghormati hak anak Oh ternyata ya. anak itu punya hak juga untuk dihormati Ustaz ya. ya. Nah, bagaimana Islam e, menyajikan konsep ini? Pak? Kalau saya melihat, bukan melihat saya sering membaca dalam Quran ya, <tuh> itu yang sering itu anak diminta oleh Allah taala untuk menghormati orang tua. Iya. Ya. Kenapa diminta oleh Allah untuk menghormati orang tua? Karena biasanya kalau saya tangkap sebagai subjektivitas saya orang tua ini kan biasanya semakin lama semakin tua itu kan semakin arif nih ya. nah pada waktu ini semakin tua ini anaknya kan semakin besar nah pada waktu anak tubuh besar ini dia eh, kondisi emosionalnya kan masih labil ya. nah pada waktu kondisi emosional masih labil inilah pada waktu dia nanti membaca Al-Quran dia punya tugas hmm. jadi tugasnya menghormati orang tua, nah sama Sebagai seorang tua yang memang e, Istilahnya oleh Allah Ta'ala itu Ditinggikan nih Karena orang tua ya ditinggikan Kita harus e, Mawas diri Kita juga harus Tidak boleh lengah, tidak boleh sombong bahwasanya Memang Allah Menyuruh anak menghormati orang tua Tapi orang tua sendiri Jangan menyuruh anak untuk Menghormat pada orang tua jadi gak perlu diminta gak perlu diminta hmm. nah, jadi itu yang harus kita ketahui karena apa yang saya uh, lihat dari uh, beberapa masyarakat ya ini kebanyakan orang tua itu akhirnya ingin dihormati anak sehingga dia itu nanti nongkrong kayak seperti <laughs> istilahnya kalau kita kasarannya itu kayak juragan gitu oh. Jadi maunya dia dihormati, maunya dihormati sehingga anak sendiri itu akhirnya malah nggak bisa bergerak kemana-mana. Nah, hal ini sebenarnya kita sebagai orang tua harus mengerti, serahnya ya. Orang tua yang Muslim itu harus mengerti, karena sudah banyak hal, umpamanya dalam hal dihormati itu banyak. Kita itu dalam Quran sudah dibahas, lihat. Kemudian dalam Sodakoh, Sodakoh sendiri itu anak itu sudah diminta. Ya. Karena ditanya dalam Quran mau di kemana kan saudakoh kita diceritakan salah satunya yang pertama balilul balidah baru wal akrobin dan di sini itu sudah cerita bahawa uang yang akan kita yang kita punya yang pertama itu kita berikan kepada kedua orang ibu dan ayah kita itu yang pertama itu yang pertama baru yang kedua ke keluarga yang memang membutuhkan. Jadi, ini pun sebenarnya udah tugas anak, sudah ditulis oleh Allah Ta'ala, ini tugas saya gitu loh ceritanya. gak perlu pahamannya akhirnya itu orang tua bilang, tuh di Quran tuh ada uangmu itu untuk saya nah, itu malah gak boleh seperti jadi mentang-mentang Al-Quran menjelaskan bahwa harta anak adalah harta orang tua, hmm. terus jadi semena-mena jadi Se semena-mena, itu yang harus kita ketahui bahwa tanpa kita begitu pun, kalau anak itu kita ajari Senantiasa baca Quran dengan baik, kemudian membaca tafsirnya, kemudian langkah demi langkah itu menjalankan firman-firman Allah, saya yakin pasti anaknya baik. Ya, ya. jadi nggak perlu di ini itu ini itu gitu. Harus diberikan contoh dulu. Iya, ya, dari orang tuanya memberikan contoh, memangnya orang tua ini orang orangtuaku kok sering memberikan soda kok pada orang nah, ini ini ini sebenarnya akan muncul gitu hmm. dan itu membentuk pikiran anak iya itu akan membentuk pikiran anak ya Ustaz ini untuk masalah anak nanti akan kita kaji lebih dalam lagi e, ada satu hal yang menarik pembahasan kita juga nanti berkaitan dengan salah satu penyakit yaitu sinusitis ini penyakit memang di kalangan sahabat-sahabat saya juga banyak ini Uh, sebab yang paling utamanya apa saudaraku untuk sinusitis? Kalau sinusitis itu, <tuh> kalau menurut teman-teman uh, dokter sih, katanya dari radang daerah hidung, ya bisa dari bakteri. Ini ini penelitian beliau ya, memang memang akan muncul di situ bakteri-bakteri. Cuma kalau dari akal, uh, saya menggambarkan hidung ini kan untuk membaui sesuatu di lingkungan ya. Iya. Membaui baik bau bunga, bau apa aja, masakan, bau-bauan di sekeliling. Berarti ini hidung ini berhubungan dengan sekeliling kita, berhubungan dengan keadaan sekeliling. Kalau ada sesuatu meradang di hidung ini, sebenarnya hidung itu tidak berdiri sendiri. Hidung ini membaui sekeliling itu dibantu dengan mata dan dibantu dengan otak. Itu berkaitan Itu berkaitan, pasti itu berkaitan itu Karena kita melihat sesuatu kan Ya kita melihat berpikir, kita melihat berpikir gitu Nah Sinusitis kalau itu ada radang Di daerah hidung Di daerah hidung ini Biasanya dimulai dari Melihat sesuatu, melihat mata Kemudian berpikir Sebenarnya kalau Allah itu menyuruh ya menyuruh itu bukan berarti dalam arti disuruh ya. ini ya jadi intinya adalah kalau sudah berpikir cari solusinya hanya itu aja melihat sesuatu berpikir cari solusi hanya itu aja sebenarnya persoalannya nah, cuma kita sendiri manusia itu kadang-kadang lupa gitu loh jadi kita melihat sesuatu berpikir kadang-kadang kita tidak mencari solusi jadi diem aja. Jadi kita pikirin. fikirin. Ada proses belajar. Ustaz. Ada proses belajar. Cuma kalau kita sering mikir tapi kita enggak ngeluarin eh, apa namanya tidak mengeluarkan solusinya. Ya. Di sini ada sesuatu bentukan, ada suatu gerombolan istilahnya, dan di sini akan membangkitkan yang namanya bakteri-bakteri. Nah bakteri ini baru muncul setelah pikiran ini tidak selesai tidak selesai tidak selesai tidak selesai begitu dan akhirnya sinus itu muncul dan termasuk juga susah juga bagi saudara kita yang dokter untuk menyembuhkan ya. yes. Ustadz Insyaallah nanti uh, banyak kajian-kajian yang lebih menarik lagi tentunya masih berkisar tentang uh, bagaimana orang tua menghormati hak anak dan berkenaan dengan uh, beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh para hadirin langsung tapi sebelum itu kita ikuti azan subuh terlebih dahulu Alhamdulillah Rabbil Alamin Serta sudah kita menunaikan sholat subuh Mudah-mudahan Sholat subuh ini menjadi awal langkah kita dalam mengapaki hari dengan penuh semangat Terus akrab dengan Allah Tidak melepaskan lidah ini dari kalimat Alhamdulillah Baik para hadirin Subhanallah Masih berkaitan dengan bagaimana orang tua menghormati hak anak ini Seth. Kalau kita lihat dari beberapa konsultasi para jamaah atau curhat para jemaah atau apapun Nah ini ada yang berkaitan dengan Antara anak dengan orang tua Orang tua dengan anak Apakah ini permasalahan terbesar Ustaz, Dari sekian banyak permasalahan yang ada di bengkel hati Antara anak dengan orang tua Atau orang tua dengan anak Iya Kalau ibaratnya ini kita prosentase Itu prosentase yang paling besar itu Yaitu urusan itu. Urusannya Jadi Jadi eh, <tuh> Ibaratnya kalau disusun itu 35 itu suami istri 35 itu orang tua dengan anak hmm. Itu seperti itu Jadi yang lain itu nanti dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu gitu. Jadi hmm. memang eh, kenapa akhirnya memang kita harus menyadari bahwa eh, Al-Quran yang memang kita diminta untuk kayak kita sedih sebagai anak itu diminta untuk menghormati orang tua memang itu karena banyak kasus namanya eh, kasus eh, maaf maaf ya ini ya saya cerita jadi seorang wanita hamil baru 2 bulan tiga bulan 4 bulan kemudian keguguran ini cuma dua permasalahan yang pertama biasanya dia jengkel sama suami atau dia jengkel sama orang tua hanya itu aja jadi persoalan itu cuma dua keluar seluruh itu jarang cara keluarga saja, ya? cara <laughs> keluarga aja itu sendiri. Jadi hmm. makanya kenapa istilahnya uh, dalam Islam sendiri itu yang jelas itu kita berdoa itu agar keluarga kita sakinah, mawadah, rahmah hmm. itu kan awalnya dari situ ya kita sakinah itu mengalus saling pengertian. Hmm. Jadi orang tua dengan anak, anak dengan orang tua dilebihkan juga anak kepada orang tua itu dilebihkan ya. Hmm. Uh, ini yang harus kita ketahui sehingga Jangan sampai e, sudah di dunianya kita, maaf-maaf ya, kita sering sakit, mengeluarkan banyak biaya, kan iya. gitu ya. Kemudian di akhiratnya itu juga dipertanggung jawabkan juga kesalahan dunia kita. Dunia pengkara akhirnya kebelangsaan. <Snerubography> <Sneur> Baik, Ustaz, kita akan memberikan kesempatan kepada satu orang penanya terlebih dahulu, yang sudah disiapkan tadi oleh kru. Yang sudah dikasih mic siapa coba tadi ibu Oh iya silahkan Mbak berdiri sebut namanya siapa asalnya dari mana silahkan Bismillahirrohmanirrohim Nama... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Lindawati saya dari Palembang Pak Oh Wongkito Galo Galo Wongkito Galo ya silahkan Mbak Pak. saya memiliki, memiliki keluhan yaitu penyakit skleroderma, Pak. Yang saya rasakan seluruh persendian saya sakit semua dan enggak bisa menggenggam. Terus biru. Pak, jari jarinya ini biru kalau dingin. Apa namanya penyakitnya? Skleroderma, Pak. Pak. Skleroderma. Ken Skleroderma. skleroderma. Kleroderma. Klor. Kan susah. Coba kalau penyakit itu gampang sanyoto itu kan gampang iya, ya. Gampang. Apalagi penyakitnya kantengan, <laughs> belekan. <laughs> <itu. laughs> kalau tadi apa kan? Kleroderma. <laughs> Saya sendiri juga <laughs> nginget-ngingetin susah ya. Iya. <laughs> iya. Terus gimana ibu-ibu sakitnya itu aja? Iya pak. Uh, saya sudah berobat uh, Penyakit saya ini kurang lebih Udah 6 tahun pak 6 tahun, udah ke dokter? Sudah Berobat apa main? obat uh, Ini Dia gak sakit, penghilang rasa sakit, rasa sakit. Iya, Katanya gak ada obatnya pak oh, oh, ada Dokternya apa. bilang begitu ya? Iya Gak ada obatnya Jadi, mantap, kan? Bukan Bukan tawhid tawhid ya? Jadi tauridnya kurang mantep Bukan tauridnya Ya memang gak ada obatnya Kan katanya kalau setiap penyakit hmm. ada, obatnya. ada obatnya Itu kan bagi tukang jual obatnya <laughs> Oh <laughs> gitu ya Tapi memang benar Memang agak susah sih ya Teman-teman kita dari kedokteran Memang hanya memberikan itu Tapi kalau boleh saya tanya nih Ibu Irawati Ibu ini ya Lindawati pak In... Lindawati. Oh Lindawati ya Ibu apa Mbak? Ya. Ibu apa Mbak ini? Ibu. Oh Ibu, Ibu Linda Wati. Tadi kemarin, Kemarinnya lagi sakit nggak sih sendinya? Sakit kalau saya. Tadi sebelum ke masjid sakit, atau kemarin sakit? Oke, pertanyaan saya ya. Nah ini kita coba. Kalau memang ada kuasa Allah yang benar-benar nanti akan diberikan ini, kita akan tes kan keseriusan Mbak Linda untuk mohon ampun pada Allah taala karena kalau seorang mohon ampun itu serius dan akan diperhatikan oleh malaikat Raqib dan malaikat Hafazah biasanya cepat sekali sembuhnya. Pertanyaan saya. Tapi harus ikhlas. Mau ya? Saya kasih ke, saya kasih tahu kekurangan Ibu Linda, kemudian ngerti kalau dia jawab iya, kalau enggak tetap jawab iya. Masa itu Masa ya <laughs> Tapi saya yakin Ibu Linda tahu gak ya Pertanyaan saya Apakah Ibu Linda ini termasuk Termasuk ya Sehari-hari nih Sama suami, sama keluarga Dulu-dulu nih Kalau ada pekerjaan nah, Ini kalau ada pekerjaan ini ceritanya Termasuk gampang jengkel Dengan pekerjaan tersebut Sama apa, gampang jengkel sama apa nanti kalau jari-jari itu kalau selain gampang jengkel dengan pekerjaan yang dikerjakan, sama satu lagi kalau dikasih tahu pekerjaanmu itu kurang rapi, marah gitu, betul apa enggak, saya enggak tahu iya pak iya iya iya ya jadi jengkel kalau dikasih tahu itu pekerjaanmu salah, harusnya kira-kira malah marah gitu, betul begitu. Iya paksa. Oh itu ya. Ini ibu indah sama suaminya enggak di sini? Iya pak paksa. Mana suaminya? Oh ini. Oh, eh diem-diem eh, aja mas, suaminya. Oh. Ini bener nih nggak lihat kemana-mana langsung ya saya suaminya gitu <tuh> ya. Karena ya. ngaku-ngaku lagi. <tuh> uh, dari Palembang itu. juga? Dari Palembang. Oh ya. Palembang jauh-jauh ya. Kesini naik apa? Oh nah ya. Bola dinaikin gitu ya. <guluh> Oke, okay, Bu Linda. Benar begitu kalau dinasihati kadang mmm gitu ya. Benar ya? Oh, benar katanya. Enggak <guluh> enggak salah berarti ya. Iya. <guluh> yeah. Oke, okay, enggak apa-apa. Ini hanya cuma sekedar mengingatkan agar kita itu jangan melakukan itu lagi. Kan ya sama umpamanya merampok itu tidak boleh tangkap polisi masuk penjara itu diingatkan jangan merampok lagi kan maksudnya seperti itu bukan membuka ayat kan begitu ya tu bukan membuka ayat itu memberikan nasihat sebenarnya ya ibu Linda mau enggak mulai pagi ini subuh ini untuk belajar kalau mengerjakan sesuatu, jangan sering kengal deh. Hanya itu aja, mau nggak, kira kira? Insya Allah. Bapak. Insya Allah ya. Lailahtakalah mau ya? Lailahtakalah. Amin. Bapak. Kalau mempunyai dinasehatin sama suami atau sama siapa, kalau mempunyai kerjaanmu belum beres belum ini, jangan marah, mau nggak, kira kira? Insya Allah, Insya Allah malah, mau ya. Iya. Amin. Ini jawaban ini seneng sekali ya. saya ya. Senyum, bitu senyum, kira kira. Ya. Lailahtakalah. <laughs> Billahi taala amin. Sekarang pertanyaan saya coba sininya digerain. Dengan tadi beda enggak? Kan? Alhamdulillah dari kemarin saya ke sini. Alhamdulillah mulai kok Ustaz. Mulai enakan Oh, dari kemarin sudah di sini. Sudah, Pak Ustaz. Oh, kok enggak tahu ya saya. Saya juga enggak tahu. Ibu enggak pernah ngasih tahu udah di sini. Iya. Karena kemarin juga Andi Penuh jadi enggak tahu ya. Jadi ada satu yang unik nih. Apa ya? Artinya betul -betul? sebelum bertemu dengan Ustadz Danu, kalau saya tidak salah, baru sampai di masjid pun sudah lebih baik. Iya sudah mulai enak Oh berarti sama nih. Kemarin tuh ada ibu-ibu datang ke sini pakai ambulan. Benar-benar pakai ambulan ke ambulan. Pakai ambulan ditandu taruh di masjid. Langsung lari? Enggak. Oh, enggak. Tapi sehari-hari beliau sakit terus badannya sakit terus tapi pada waktu di sini ditaruh itu badannya udah nggak sakit oh. padahal ketemu sama saya ya belum ya, ya. ngobrol ya belum beliau ngasih sodako sama kita ya belum ibu. tapi alhamdulillah lo memberikan yang, yang terakhir harus diulang itu <Glian> diulang lagi ya <Glian> beliau padahal memberi sodako juga belum lagi <Glian> udah udah udah ibu linda wati ya lebih enakan sekarang digoyang-goyang kali, kali, karena kan seni sakit ya. Coba, nggak apa-apa, geser-geser gitu-gitu, pak. Coba ibu mau Coba goyang gapapa. apa? Ah, gitu, jungkit-jungkit, gimana sekarang? Masih ada sakitnya sedikit, pak. Berkurang dengan yang kemarin-kemarin? Iya, -kemarin? pak. Berkurang lebih 50 belum. belum belum ya tapi sudah jelas berkurang ya, ya. Oh, ini kalau ketemu sekali lagi insyaallah selesai ya. ini padahal baru ketemu sekali tapi ya. sudah alhamdulillah ya. Ya, ya. ada juga kemarin ustad uh, dari rumah nggak punya uang sampai sini punya uang <laughs> <laughs> <laughs> itu saya nggak tahu siapa yang ngasih <laughs> ya, <juga> itu ya namanya juga sedekah heeh Alhamdulillah. Ustadz ini satu hal yang menarik dan disaksikan oleh pemirsa di seluruh Indonesia, Indonesia. bahwa ya. Alhamdulillah karena mungkin ibunya ikhlas, ya. terus mudah-mudahan Ustadz juga ikhlas, ikhlas ketemu ikhlas, akhirnya apa yang jadi penyakit bisa sembuh mungkin itu Ustadz ya? Iya. Energinya seperti itu, bukan energi, energi. kalau energi nanti sama Yin dan Yang dong. Oh iya. Iya. Kita kita sebenarnya begini nih ceritanya. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah diterangkan bahwa kalau musibah itu termasuk musibah ini kan ibu linda ini dapat musibah nih tentunya Ah yeah. nah, musibah itu dijelaskan bahwa itu dari kesalahan kita yeah. kalau dari kesalahan berarti kan itu dari perbuatan yang tidak baik kita yeah. nah saya hanya mengajak ikral jangan begitu lagi itu kan sebenarnya mengajak untuk sujud kembali memohon pada Allah Ta'ala ampunan mm -hmm. kalau beliau memang mau benar serius, nah nanti kan insya Allah pelan atau cepat itu diampuni oleh Allah, nah salah satunya penyakitnya mulai diringankan diringankan nah itulah jadi ini bukan buna, bukan energinya jadi sebenarnya ada roket ada hafazah di depan beliaulah yang sebenarnya me, me, mencatat keseriusan ibu Linda untuk oh, mohon ampun sebenarnya kuncinya di situ jadi saya hanya cuma sebagai saksi aja ya. Ya, baik Ustaz subhanallah Kalau sebelumnya ada yang menyampaikan informasi Saya udah sering kesini Ustaz alhamdulillah ya. Tapi tanpa nanya pun bisa lebih baik Alhamdulillah ya. Ini alhamdulillah. belum ketemu Ustaz ya. baru sampai masjidnya aja Sudah lebih Enakkan. baik Mudah-mudahan ya. ini jadi satu dakwah yang subhanallah Ustaz ya amin, amin amin. Bisa diterima oleh semua pemirsa di Indonesia Dan pemirsa jangan kemana-mana Karena bengkel hati Tentunya dengan Ustaz dan Udanda Izaki Lebih menarik lagi akan kembali setelah yang satu ini Terima kasih Alhamdulillah, Robil alamin. Hanya Allah muara dari segalanya. Maka kerjakanlah apapun dalam pekerjaan profesi dan yang bagaimanapun tidak lain hanya untuk Allah. La haula wa la illa billahil alaihi lahir. Nah, saat uh, kita memberikan kesempatan lagi kepada seorang penanya yang juga sudah disiapkan oleh kru, ibu yang mana? Masih seorang ibu? Ya baik, silahkan ibu namanya siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama saya Siti Monipa asal dari Banyumas, usia udah 40 di atas 40 tahun belum dapat jodoh, mohon solusinya. Oh namanya Siti Siti Monipa. Monipa. Oh Monipa. Monipa. Monipa. Monipa. <tuh> Aduh, ini nih, ini nih. Harusnya yang jawab itu kayaknya bukan saya deh, Mbak. Yang jawabnya harusnya kru, kru. Ustaz urusan begini jangan diampar ke saya, Kan sekali kali kali, begini. Iya, yeah. begini nih nih. Ini ada suatu cerita. Cerita ini saya ambil salah satu dari Quran ajaib, ya. tapi bukan cerita yang cerita kayak kita mau cerita ini enggak sih ya. Ada dalam surat Adz-Dzariyat, ini menceritakan begini. Sama iris kukum wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'ad. Dan di langit ada jalan-jalan rezekimu serta apa yang dijanjikan kepadamu. Ini Allah dijanjikan itu termasuk surga ya. Kemudian bagaimana kita mencari rezeki? Jalan rezeki ini kita dapatkan bagaimana caranya? Ya. Diceritakan di dalam surat tersebut innahum kanu qabla zalika mufsinin. Kanu qalilan minnal laili ma yaj'un. Ja ini salah satu ya, salah satu salah beberapa. Sebentar beberapa. Innahum kano kabladalika muksin. Jadi ceritakan di sini sesungguhnya mereka di dunia senantiasa berbuat kebaikan. Kebaikan di sini sama seperti memangnya kita mau mencari jodoh. Jodoh itu juga rezeki dari Allah Taala betul tidak? Ya, betul. Betul. Ya. Jadi harus dicari dengan cara-cara yang baik, termasuk kita harus menjalankan kebaikan yang sebenarnya sudah ditulis oleh Allah Taala untuk meraih jalan rezeki. Kebaikan itu gimana? Umpamanya Mbak harus uh, baik juga dengan lawan jenis. Baik itu bukan berarti kalau orang Jawa itu nyaknyo, tahu nyaknyo ya. Enggak, enggak seperti itu. Baik itu ya, saya sama Dai Zagi ini senyum nyantai. Kita sama nyantai baik. Perbedaan jangan dianggap perbedaan. Kita semuanya itu satu. Hanya begitu-begitu aja Nah, Kalau ini bisa dilakukan, Mbak, Insyaallah jalan rezeki itu kelihatan kanu kali lamina la ilimaya ja'un sesungguhnya mereka senantiasa menyedikitkan tidur di waktu malam, jadi apa sih maksudnya ayat ini ayat ini menyedikitkan tidur di waktu malam ini ya datang ke pengajian, kemudian datang kepada seorang uh, alim yang benar-benar memberikan pelajaran agama yang bagus, ini mendengarkan, ini mendengarkan nasihat Nah, ini salah satu hal dari situlah tempat-tempat kita bisa berkenalan, taaruf istilahnya. Nah, yang mau saya tanyakan sama Mbak nih, apakah dulu Mbak itu termasuk dengan lawan jenis itu agak enggak begitu suka? Dulu loh ini bukan sekarang-sekarang loh ya. Dulu deh. Ah, dia itu orangnya anu anu anu eh ah, anu, anu anu anu gitu apa suka seperti itu? Ini hanya pertanyaan Anggap aja. Anggap saja ini bercanda tapi ini serius gimana, Mbak? Iya, emang ya. Oh, selektif <laughs> atau gimana? Iya itu dengan tidak sadar ya. Sebenarnya begini, makanya di sini saya cerita. Kita harus baik itu termasuk dalam berbicara kita itu teratur, nggak boleh kita seperti itu. Dia begini, begini ini maaf ya, enggak ya. Karena pada waktu kita mengucap sesuatu yang tidak baik, malaikat hit yang yang mencatat, ya, mencatat ini hubungannya dengan apa? Kalau ini hubungannya dengan lawan jenis? Malaikat Azzi itu mencatat yang bagian lawan jenis ini dengan lawan jenis nanti asal begitu yeah. nanti ini dikumpulkan dan dilaporkan kepada Allah Taala. Nah ini paling gampang saya terangkan. Setelah itu nanti Allah bilang, ya kalau gitu jodohnya dia nanti dulu deh. Nanti Allah bilang gitu ya lama tidak. Yeah. Jadi kita tidak boleh sembarangan ucap. Tidak, ya, tidak boleh. Kita tidak boleh sembarangan ucap. Memang. Jadi kita harus belajar baik. Makanya baik ini. Dalam berucap kita baik Dalam melakukan pekerjaan dia baik Sehingga kita itu disukain sama orang lain Termasuk disukain lawan jenis Nah Mbak Siti Saya mengajak Cobalah sekarang e, Senantiasa baik Murah senyum kalau ngobrol itu ya Kayak begini nih, senyum, nih itu, Satu, ya. senyum nyantai Nanti kalau mamanya dilamar oleh orang Ya hanya cuma dilihat Dia berjaka apa duda Kalau duda silahkan ditolak gak apa-apa Oh, ya, betul. Kan, kan. boleh menolak kan. Ya, boleh banget. Tapi kalau mamanya, ah oh, ini udah keblek nih ya. Monggo silakan, apa -apa. <laughs> enggak apa-apa. <laughs> ini hanya kelakar ya. Tapi ini bisa menjadi serius <laughs> nih. <laughs> kalau sudah ditolak kan ya susah juga ya. Iya. Ya gitu deh. Oh, kok jawabannya jadi ngambang sih ini oh enggak, enggak, misalnya itu tadi itu. oh gitu ya, kok <laughs> jawaban jadi ngambang begini, ya gitu deh kayaknya sedih sekali oh, gitu loh bukan sedih, saya ikut merasakan oh ikut merasakan ini. perasaan Mbak Siti ber jadi berhempati namanya jadi empati agar uh, andum itu khusnudon agar kalau bisa duga jangan ditolak kan begitu ya, ya harusnya seperti itu ya ini jadi kemana sih Ustaz Memang ini ke Mbak ah. Siti atau ke oh, yang ya, lain ya, ya. Ya. Mbak Siti jalankan perintah-perintah Allah kemudian dekatkan dengan sholat sunat tahajud mohon agar diberi jalan oleh Allah Ta'ala mendapatkan jodoh yang sholat, yang bertanggung jawab sholat dan bertanggung jawab itu dulu deh ya. karena bertanggung jawab itu kan bertanggung jawab termasuk uh, memberikan nafkah ya, sholat itu berarti keimanannya cukup ya itu dulu, jangan yang aneh-aneh masalah dia kumisan, gak kumisan, gak usah deh gak ya. usah betul ya. kan iya Insyaallah faham ya. Iya. Nanti dijalankan dekatkan pada Allah Taala ya. Dalam... Ada satu lagi pertanyaan pak. Gimana? Mengenai pertanyaan satu lagi. Hah? Mengen Boleh. Mengenai kakak saya yang diponis penyakit jantung. Aha, biarin aja. <SILCES> <SILCES> biarin. Gimana? Kan enggak tanya beliau ya. <SILCES> kakak saya yang diponis -kak penyakit jantung. Di eh? Kakaknya ada di sini. Ya biarin aja. Kenapa? <SILCES> Iya kan, kenapa, kenapa kakaknya, kenapa kakaknya? Diponis penyakit jantung. Ya, ya biarin aja kan? Ya mau Maunya mau apa? Maunya <laughs> apa? Maunya itu apa? Gimana itu solusinya Oh, solusinya lah kan jelas. Kalau diponis penyakit jantung ya biarin aja. Biarin aja. Karena emang berarti ada kesalahan di. Saran dari kita. E -e. Kalau di pengadilan itu kan ada memang ponis pengadilan, kemudian ada. Oh naik banding kan begitu. Kalau mah difonis nyakit jantung, ya, ya. udah naik banding aja gitu kan. Nanti dokternya itu itu standnya mabuk kali ya gitu ya. Bukannya naik banding itu jantungnya naik gitu. Ya. Mana kakaknya mana? Kakaknya mana kakaknya? Oh ini emas ya? Iya. Kalau kakak sih biasanya putri ya. Oh ya. uh, masih ada waktu? Masih masih ada waktu? Ya. Haduh. Masih ada waktu tidak? Oh, okay. iya. Baik, Ibu ini sudah Tadi satu pertanyaan Nanti kita berikan kepada yang lain dulu ya Ibu ya Satu-satu Satu-satu ya. dulu ya Selain kesempatan mudah-mudahan Allah memberikan uh, satu peluang lagi Untuk uh, Bapak bertanya Kita serahkan lagi Coba kepada salah seorang uh, penanya Yang sudah disiapkan juga oleh Teru kita Yang sudah dikasih mic-nya Coba dengan siapa? Sudah siap? Tadi siapa? Ya silakan. Jangan berdiri bapak, jangan berdiri. Silakan berdiri, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dungci. Siapa pak? Dungci. Dungci dari Pulau Sumatera. Dungci. Ya sungsi dari pulau Sumatera. Palembang. Oh, oh, ada Palembang ya. lagi. Ya, ya, ya, Jadi, ya. kedatangan saya kemari alhamdulillah Pak Ustaz saya diberi izin oleh Allah untuk bertemu dengan Pak Ustaz. Saya datang ke sini membawa suatu persoalan di mana persoalan ini sudah 10 tahun dan saya sudah merasakanlah rasanya untuk berurusan dengan persoalan-persoalan ini. Namun kita Saya sering melihat Dalam pembicaraan Ustaz Danu melalui TV Kita tidak boleh berputus asa Dan lagi, Saya berpikir selagi hayat dikandungkan ya. Badan apa salahnya saya berusaha ya. Saya ada menyangkut perkara tanah Seluas 20, meter. 20 2 hektar. meter 22 hektare Lalu diserahkan kepada teman saya yang perkaranya e, berlarut-larut sampai ke pengadilan negeri, pengadilan tinggi terus ke mahkamah agung lalu di tingkat mahkamah agung kami dimenangkan di mahkamah agung, pengadilan negeri dimenangkan pengadilan tinggi dimenangkan, mahkamah agung pun dimenangkan sampai kepada pembagian orangnya seberanjani dengan saya orangnya? Oh, teman saya menangkap Cedera janji dengan saya. Ingkar ingkar janji. Oh, ingkar janji. Ingkar janji. Tanah cederajaanji. Cederajaanji. Ingkar janji. Dan malah tanah itu konon kabarnya sudah jual oleh yang bersangkutan. Masya Allah. Ya. Jadi karena saya merasa punya hak juga, karena di dalam keputusan makam Agung itu terurai juga nama-nama saya. Jadi saya tuntut lagi kepada orang itu. Nah itulah yang saya maksud. Saya lelah, lelah betul rasanya. Cuma saya minta solusi dari Pak Ustadz Barangkali Pak Ustadz bisa memberi jalan Keluarnya selagi hidup Saya yang sekarang sudah 62 tahun Barangkali saya masih ada Bisa menikmati terifaya yang saya sudah Korbankan selama kurang lebih 10 tahun Demikian yang saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ustadz, Ini Allah. satu pertanyaan yang Beda dari lainnya Ustadz ya Iya. Nah, ini pertanyaan berkisar tentang Urusan uh, tanah Namun Ustadz kita akan menjawab pertanyaan ini setelah yang mau lewat nanti karena memerlukan sedikit waktu yang agak lebih. Oke. Maka pemirsa jangan kemana-mana karena pertanyaan tadi langsung akan dijawab oleh Ustadz Danu setelah yang mau lewat. Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar Segala puji hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain Karena ketika bersandar pada yang berubah, yang berubah ada habisnya Tapi bersandar pada Allah, itulah muara dari segalanya Nah, pertanyaan tadi sudah diajukan Ustaz berkenaan dengan tanah yang 20 ribu meter ya Atau 2 Hektar Nah ini bagaimana Ustaz, permasalahannya? Iya, <tuh> kalau saya mau menyampaikan ini, menjawab ini sebagaimana apa yang ada dalam Al-Qur'an memang bagi seseorang kadang ini bapak ya pak Pak Dongcik ya kadang itu berat iya. karena jawaban ini pasti bagi sebagian orang itu tidak diinginkan jawabannya tapi saya akan menjawab ya pak ya kalau <tuh> ada dalam salah satu firman Allah itu menceritakan bahwa kalau ada seorang berhutang dan dia tidak mampu membayar itu kita diminta untuk memberikan. dalam surat Al-Baqarah itu ada nah, susahnya tanah sebesar ini, ini susahnya ini kadang-kadang kita sebagai seorang manusia kadang masih ingin ya kayak Pak Dongsi tadi kan mencoba siapa tahu saya masih diizinkan oleh Allah untuk memiliki Ini jawaban sangat bagus iya saya senang sekali jawaban begini Karena jawaban ini Jawaban yang sebenarnya Antara sudah mencoba mengikhlaskan ya. Terjadi baik Selesai bisa menikmati Alhamdulillah Kalau tidak Saya akan memberi jawaban insyaallah Pak Dongci Kalau harta yang dipergunakan itu halal ta'yib Pak Dongci akan diganti di surga Itu jawaban saya dan jelas sekali ya. Ini satu hal Karena apa Maaf Ini saya bisa me bisa me menceritakan beberapa hal ada teman saya yang dia pinjam untuk usaha pinjam ada yang 200 juta untuk usaha dan habis itu kabur ada teman saya pinjam sampai saya gadekan rumah untuk ke bank dia pinjam 400 juta kabur eh, ini cerita benar ini cerita benar saya hanya tersenyum gitu loh saya hanya tersenyum biarlah Allah dan saya coba selesaikan dengan cara-cara sendiri dan alhamdulillah Allah itu banyak memberikan apa sedikit rezeki dari Allah yang itu sudah kalau menurut saya sangat cukup ya Allah mengganti, mengganti, mengganti di sini dan di situ sampai saya pun pernah lebih dari satu M M, ya ini saya bukan cerita bohong lebih dari satu M itu juga ya, kabur sama aja, itu enggak cuma sekali dong, enggak cuma sekali dan saya melihat ya sudahlah ini semua rezekian dari Allah yang atur Allah kali ini ujian saya Apakah saya itu dengan rezeki begitu tuh mau marah mau jengkel mau ini? Tapi saya hanya cuma ya sudah kalau memang itu uh, dia yang akan menikmati dengan segala resiko dari Allah Taala, biarlah saya saya mencoba untuk mencoba meraih yang lain lagi hanya begitu aja. Pertanyaan Pak Dongci Insya Allah dari analogi ini mudah-mudahan bisa dicerna. Ini dari saya. Kemudian ada saya tambahkan, kalau tadi kan cerita ya. ya yang saya tambahkan adalah begini Pak Dongci cobalah Pak Dongci, pada waktu eh, rajin sholat sunah tahajud, banyak mohon ampun ya. banyak mohon ampun, kalau memang itu ada sedikit berkenan mudah-mudahan bisa memiliki, boleh berdoa ya. ya Allah, jika engkau izinkan tanah itu kembali aku mohon agar ada pembagian dari teman-teman saya Ya. Jika pun engkau tidak memberi, aku mohon agar engkau berikan yang lain. Jadi ya. uh, doanya seperti itu aja. Jadi doa yang yang tidak terlalu menjadikan kita itu marah jengkel. Nah ke arah sana. Karena yang saya alami saat ini ini benar-benar di luar yang sering saya. Kalau saya ditipu sama teman kayaknya sakit hati deh teman saya yang. Ya. Tinggal uang tak kembali, tapi ya begitulah gitulah. Tapi ya, saya alhamdulillah tak sakit hati. Ya sudah, itu rumah ya saya saya coba selesaikan dengan baik ini ini ya ya biarin aja saya kehilangan. Tapi dia akan kehilangan. Apakah dia nanti bisa masuk surga atau tidak itu terserah Allah Taala kan gitu ya? Ya, ya. Tapi saya mencoba untuk lurus. Pak Dongsi silahkan berdoa pada Allah Taala tiap solat sunatajud memohon diberi jalan. Kalau Allah berkenan mengembalikan mohon, nggak apa-apa, tapi memohon aja atau memohon diberi hal yang lain. Hal yang lain ini ada beberapa hal. bisa saja nanti melalui putra Pak Dongcik, melalui putra. Putra ini berhasil, ada salah satu atau ada salah dua putranya berhasil dan beliau menghormat pada bapak dan bapak akan dimuliakan sama putranya. Nah itu bisa dan jadi pada waktu di hari tua Pak Dongci nanti adanya tidak ada marah tidak ini yes. tapi ikhlas karena Allah taala semuanya lepas sudah, lepas sudah karena putra-putranya sudah me memberikan sesuatu yang Pak Dongci semuanya dong tolong ini kasih kok enak iya ini nah ini jawaban dari Allah yang kali dulu Pak Dongci itu mencoba memohon memohon yang penting di dalam firman Allah Taala menceritakan waida qatabahu mul jahiluna qul salama jika Pak Dongci disapa oleh temannya harta Pak Dongci diraih diambil Allah menyuruh halu salama katakan dengan penuh keselamatan orang yang mendalimi Pak Dongci itu disuruh oleh Allah Taala Pak Dongci mendoakan dia agar selamat dunia dan akhirat itu jawaban Allah Taala Berarti memang kita dilarang untuk menghujat, memaki Pokoknya yang tidak baiklah kita dilarang oleh Allah kalau kita mengaku mutakin Insya Allah sudah bisa puas Pak Damsi Mudah-mudahan saya berdoa Saya juga tidak berdoa yang aneh-aneh Mudah-mudahan apa yang Pak Damsi eh, mohonkan pada Allah dikabulkan oleh Allah Taala, Amin. Maaf dong sih yang sabar ya. ya, ya. Alhamdulillah. Warah. Baik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ustaz. Karena memang kadang begini ustad ya. Semakin kita merasa memiliki sesuatu, hmm. uh, entah tanah atau harta, kendaraan yang lainnya, maka semakin itu pula kita takut kehilangan ustad ya. Iya biasanya manusia seperti itu. Hmm. Kita termasuk uh, termasuk yang lain lainnya. Karena kadang kadang nafsu ini kan kita belajar ya. Kalau umpamanya umpamanya antum nih masalah tidak pernah marah, tidak pernah ini jarang nih ceritanya. Ya. Nanti godaannya pada istri sebenarnya. Oh gitu ya. Iya, digoda dengan istri yang akhirnya. Jadi satu sisi sifat kebaikan tapi pasti diuji diuji dengan, di uji dengan yang, yang, lain. yang lain, yang ujian yang lain. Ini yang kadang berat. Bisa nggak saya? Bisa nggak saya kan begitu ya? Ini nggak ada yang mulus, ya, kan ya? perjalanan manusia nggak ada yang mulus. E, kalau kita melihat dari perjalanan manusia saja tidak ada yang mulus. Tapi umpamanya kayak umpamanya kalau Allah menguji dengan uh, ujian yang kayaknya tidak enak, iya. tapi alhamdulillah hasilnya nanti ada. Ya kalau menurut saya itu mulus-mulus saja. <laughs> <laughs> Baik, kita sudah standby satu penelpon. Kita tegur sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Salamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana ibu? Dengan Mbak Indah Widiana di Cirebon. Oh, Cirebon, Mbak Indah Widiana. Ya, ya silakan, Mbak Indah. Uh, Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam, Bapak. Mbak saya mau nanya ini. <coughs> Waktu kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA, lutut caki saya tuh sebelah kanan tuh suka sakit. Padahal nggak lagi lari-lari nyurja, cuma lagi berdiri suka sakit, gitu tuh. Suka jatuh. Itu gimana kalau misalnya tulisinya? Uh, kelas 1 sampai kelas 3 SMA? Iya. Sekarang Mbak Indah kelas berapa? Sekarang udah kuliah. Oh, udah, udah. kuliah. Iya. Kuliah kelas berapa, Mbak? Kuliah baru mau semesta berubah. Baru? Mau semester 2 Baru semester 2 ya? ya? Ha. Semester 2 ya. ya. Kuliah kelas berapa atau kuliah gak ada kelasnya nih? <laughs> saya juga bingung karena saya udah gak kuliah sih ya <laughs> Semester 2 semester okay? ya berarti baru aja ya, ya. Mbak Indah ya. kalau itu di lutut kanan sakit dari ke SMA kelas 1, SMA kelas 3 ya. Ini eh, sebenarnya itu Kayaknya kan sudah lepas akhir balik nih ceritanya uh. Nah pertanyaan saya begini Kalau itu ada di lutut kanan ya Yakin ya lutut kanan ya Mbak Indah yeah, ya Iya uh, lutut kanan K uh, Pada waktu kuliah ini masih sakit gak lutut kanannya? Enggak sih cuma terakhir tuh pas bulan Juni aja Pak Ustadz Bulan Juni itu sekarang itu bulan apa sih? Sekarang bulan Februari Maret? Eh Maret Maret, Maret ya Oh iya emang harap tanggal satu ya iya, oh iya iya setengah tahun yang lalu ya berarti. setengah tahun yang lalu oke okay. saya akan tanya Mbak Indah yeah. kalau yang yang sakit itu, itu lutut sebelah kanan huh? yang saya mau tanyakan pada Mbak Indah adalah lutut sebelah kanan itu berhubungan dengan keluasan di dalam rumah tangga kalau berkeinginan nah kalau yang sebelah kanan berarti Mbak Indah punya keinginan maksudnya baik hmm. Tapi kalau di lutut sakit berarti keinginan Mbak Indah itu walaupun baik Yang diinginkan Mbak Indah boleh kepada ibu, boleh kepada ayah, boleh kepada saudara-saudara Tapi beliau-beliau belum mampu atau tidak mau kayaknya Mbak Indah dulu sering jengkel betul apa enggak, saya enggak tahu Iya. Masih ingat enggak waktu SMA kelas 1 sampai SMA kelas 3 itu? Iya. Kalau punya keinginan kalau enggak keturutan banyak dengkelnya enggak, Mbak Indah? Banyak. Banyak, banyak ya? Banyak. Malu-malu sebenarnya. Malu -malu. Malu -malu. Karena masih kuliah ini. Kalau kita-kita kan udah bengkarok kan. Udah gak ada, kan? ada malunya, Mbak Indah. Itu hanya keinginan yang kuat sekali, tapi keinginan itu tidak terlaksana, mbak Indah jengkel, Hanya itu aja. Nah, itu mohon dihilangkan, mohon ampun kepada Allah Taala. Mudah-mudahan nanti yang namanya sakit di situ, insya Allah hilang seterusnya, ya. Baik.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 masa muda ini jadi masa yang bermanfaat Ustaz, berhati-hati hadir juga untuk mereka yang muda, baik para pemirsa dan hadirin, jangan anda kemana-mana, karena bekel hati dengan Ustaz Danud dan Daizaki akan kembali sebentar lagi Baik pemirsa dimanapun anda berada masih dalam acara Bekel Hati bersama Ustadz Danu dan Daizaki nah, Ustadz tadi sudah beberapa permasalahan diungkapkan oleh hadirin di Masjid Anida ataupun eh, salah seorang pemudi ya yang baru kuliah semester 2 pengemudi pemudi, Oh pemudi, pemudi. Ya. ini apa kurang deket kali ya <laughs> nah, ini Ustadz, uh, kita kembali membahas sedikit tema tentang menghormati hak seorang anak hmm. Nah, biasanya uh, orang tua itu ingin menjadi anaknya seperti yang dia mau hmm. Misalnya, si ibu pernah ingin jadi dokter tapi enggak kesampean Tapi akhirnya dia ingin anaknya harus jadi dokter yeah. Nah, ini banyak sehingga anak merasa depresi, kemudian tertekan Nah, yang bagaimana uh, untuk kasus seperti ini gimana Iya <tuh> <tuh> kalau kalau belum terjadi sih kalau orang tua itu mau mengarahkan namanya anaknya pengen jadi dokter karena dulu belum terpenuhi ya, ya. itu boleh mengarahkan tapi tetap harus diajak diskusi ya karena pada waktu orang tua itu mengajak diskusi pada anak di sini para malaikat itu melihat diskusinya ini baik di jalan Allah atau memurkakan nafsu salah satu iya kalau me me istilahnya menyuruh akhirnya pokoknya kamu harus begini, kamu harus begini. Sebenarnya ana enggak enggak ke arah sana. Sebenarnya itu juga dosa. Sebenarnya memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak itu dosa juga. Hmm. Kenapa? Karena sudah dijelaskan dalam salah satu firman Allah taala dalam surat An-Nisa ayat 30, "Wa mayyah al-dzalika udwana wa dzulman fasauqan nuslihi Eh, dijelaskan di sini bahwa Dan barang siapa melanggar hak Dan berbuat aniaya Dia akan dimasukkan ke dalam neraka nah, Kan Sudah jelas sekali Makanya kalau kita itu Seorang yang muslim yang taat Kepada Allah Ta'ala Kita itu mau ngomong sama anak pun hati-hati Kita orang tua Mau ngomong sama anak itu hati-hati Bukan masalah kita takut sama anak Kita itu yang kita takutin Allah Ta'ala sebenarnya jadi pada waktu diskusi itu diskusinya diskusi yang baik jadi bukan memaksa kecuali kalau mau mamanya nah eh, ini dulu kan bapak mau jadi dokter, gak jadi nih malah jadinya ustad umpama aja kan bisa aja ya, umpama ya jadinya apalah ya. kalau kamu mau, kalau gimana kalau kamu besok kuliah di kedokteran ya itu diarahin Karena kedokteran itu kalau memang niatnya kamu lillahi ta'ala insya Allah kan bisa uh, itu benar-benar ibadah, ibadah kan begitu ya Jadi benar-benar hmm. coba di diceritakan dengan baik kepada anak hmm. Dan anak itu kan nanti bisa termotivasi Nah ya. disitulah insya Allah tidak ada unsur melanggar hak anak dari kita orang tuanya Baik, Ya Ustadz sudah ada uh, salah seorang hadirin di Masjid an Nida ini yang akan bertanya langsung kami persilahkan kepada ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustad. Saya mau tanya ibu dengan ibu siapa tadi ibu siapa ibu dari mana dari, oh, dari Papua. Mana? Oh Papua. Iya. Sampai di Jakarta dari hari apa? eh baru tiga hari baru tiga hari, <coughs> baru tiga hari hmm. ya emang sengaja untuk hadir di acara bengkel hati enggak pas lihat anak-anak ada sekolah di sini jadi sekalian kesini oh sekalian I alhamdulillah ya bisa I hadir di acara bengkel hati silahkan ibu hmm. ini pak ustad saya mau tanya tapi tentang kakak saya yang lagi sakit anak ibu yang sedang sakit Kaka. anaknya yang ada kakak kakak saya oh iya gimana iya enggak apa apa kakaknya kenapa kakaknya diabetes pak ustad terus matanya juga apa katanya ada kataraknya oh gitu nah. hmm. tapi kakak saya dulunya kan muslim hmm. tapi ikut suaminya agamanya ikut suaminya. ikut kemana ikut ikut agama suaminya oh ya nggak ya. apa-apalah nggak apa nggak -apa, lah. apa, -apa. Apa, -apa. Apa, apa kakak ada di sini di masjid di sebelah mana kakak ini. berdiri berdiri juga diabetes ya diabetes oh ya oke okay saya akan bertanya ini adik ibu sebagai adik iya adik kok gedean adiknya sih <laughs> dulu makanan kakak diambil ya sama ibu <laughs> ya dicomotin <laughs> nih kayaknya <laughs> oke okay, ini bercanda aja gak apa-apa ibu pertanyaan saya ini nanti uh, ini gimana nih saya jam, ibu aja sama-sama ibu ya ibu-ibu pertanyaan saya nanti jam, ya atau enggak gitu aja ya bu ya tapi saya mau tanya sama adiknya ibu namanya min mince mince ibu mince kalau kakak namanya lili. lili lili lili lili lili l i l i lili. oh lili ya pertanyaan saya begini kalau yang namanya uh, apa tadi mince ibu mince ayam bukan apa? penyakitnya penyakitnya <laughs> oh, apa sih penyakitnya oh dia bete oh <laughs> dia <laughs> bete saya nah, itu kalau udah berpikir itu sampe lupa tadi itu ngomong, -ngomong. kalau nama, udah masalah nama sering lupa <laughs> nama sama nama penyakit itu iya ya. Aduh. iya <coughs> ya, gitu ibu yeah. Lili jadi deket sama ibu Minta biar akur. masuk kamera akur terlihat pertanyaan saya begini diabetes nih ya pertanyaan diabetes itu biasanya begini dulu dulu sebelum diabetes nih kalau nyuruh itu harus dilaksanakan betul apa enggak? Lu... Eh, ibu adanya adanya kan tahu biasanya adanya dulu jawab Julu. dulu sebelum diambil. Iya kakak saya orangnya tahu saat kalau ngomong sama kita maunya menang sendiri. Iya ya itu nah. maksud saya. Iya <laughs> itu. Nah sekarang pertanyaan saya sama ibu Lili hmm. ya naiknya dikasih tahu eh dikasih tahu sampai dikasih. <laughs> Benar nggak seperti itu? Jadi kalau punya keinginan harus dilaksanakan begitu. Iya, Pak. Iya. Pas, iya. Itu kita kan dari kecil ada tempiatu. Saya yang kakak seperti bapa sama ibu. Oh, jadi mau begitu, sandal tuh besar. Agak dekat, agak dekat bu Iya. Oh, gitu. Ya, te iya, tempiatu dari kecil. Saya kan kakak seperti bapa, seperti ibu gitu. Oh, jadi kalau ngatur adik-adiknya itu juga oh, harus ini, harus iya, ini. Iya, seperti bapa sama ibu. Oh, iya, iya. iyalah. Saya untungnya ngatur juga enggak kayak gitu. <Glian> <Glian> enggak lah, itu mah menang-menangan namanya. <Glian> karena sebagai kakak ya. Tapi ini Ibu Lili pengin sembuh enggak? Se pengin sembuh enggak? Iya, Pak. Bener nih. Ya saya debat dari 500, Pak, turun sampai 160. Dari eh? 500. Oh, kasih dong yang lain-lain sampai dibagi-baginya ya, 65 gitu aja. Yang lumayan kan 50 50 50, 50, 50, 50, 50 gitu ya. <Glian> Ibu Lili pengin sembuh bener enggak? pingin -pingin, iya, pingin bener nih, iya. nah ini tapi tidak apa-apa ya di sini cuma karena ini dalam pengajian ibu Lili juga dulu Muslim gitu ya, iya. sekarang ikut suami ikut kemana ceritanya? Ikut agama Buddha. Ikut? Agama Buddha, Buddha, agama Buddha ya. Iya. Nah iya. sekarang gini nih ceritanya, gimana saya cerita ya? Tapi kuncinya begini, saya akan memberikan gambaran. Ini karena sifat ini sudah Sifat yang kalau menyuruh itu harus itu sudah mulai merusak pankreas. Ini ceritanya merusak pankreas sehingga insulin itu tidak bisa mengatur gula dalam darah. Nah kuncinya adalah biasanya saya mengajak ini para jamaah itu untuk ini ini maaf ini saya minta maaf ya bu ya biasanya untuk cobalah ibu bapak tahajud mohon ampun kepada Allah Taala agar Uh, yang Sifat yang menyuruh harus itu mohon diampuni oleh Allah Ta'ala Itu itu sifat itu harus betul-betul serius hmm. Sampai nanti setiap hari Ibu Lili dengan anak pun tidak Kamu harus ini, harus ini, enggak seperti itu Tadi mulai lembut, mulai baik, mulai Mulai baik lah istilahnya ya Sehingga sifat-sifat yang harus itu mulai <tuh> luntur Atau mulai hilang Nah insyaallah dari situlah mulai Pankreas itu insyaallah membaik sendiri Karena di dalam sunatullah Memang pankreas itu sebenarnya punya Ciri untuk bisa membalik, membaik hmm. Semua organ itu punya ciri ya. Nah Cuma kalau ibu agamanya Buddha Saya yang paling ringan begini aja. Ibu minta ampun deh Sama Tuhan yang menciptakan Ibu tentang Kalau ibu nyuruh itu harus itu gimana caranya keyakinannya sesuai ya. ya. Eh tapi ngerti kan maksud saya? Jadi begini nih doanya kurang lebih kali ya kan ya begini ya. Wahai Tuhan yang menciptakan aku, menciptakan bumi, langit dan isinya. Jika penyakit gulaku karena dulu sering kalau punya keinginan harus dilaksanakan oleh orang lain, kalau itu menjadi dosa bagiku, ampuni aku hanya itu. Tapi kalau muslim ya saya arahkan untuk tahajud untuk dekat pada Allah, ya hanya itu aja. Insya Allah ibu paham uh, ya ibu Lili ya? ya. Jadi minta ampun sama langsung ya. Iya yang bikin-bikin kita nih. Iya. Ya, paham ya? Ya, ya? ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa di, dikerjakan dan mudah-mudahan bisa manfaat bagi ibu Lili dan mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Taala. Amin. Baik Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan kembali lagi ke Papua dengan selamat ya. Amin. Sama-sama Ibu Lili. Baik, para pemirsa, dimanapun Anda berada, inilah bengkel hati. Artinya tidak melihat siapa muslim atau bukan, tapi bagaimanapun kebaikan adalah milik bersama. Jangan kemana-mana, karena kita akan kembali sesaat lagi. Allahu Akbar. Subhanallah mina syaiton darajim, sabr. Mudah-mudahan dengan kita mengingatkan ahlak seseorang itu menjadi saling menasehati dalam hal kebenaran dan kebaikan ini. Nah, Masad berkenaan dengan tema menghormati hak anak. Nah, ini kan sudah menjadi kalau kita lihat tradisi di Barat, Masad. Anak dan orang tua kan sudah tidak eh, Seperti tidak ada batas lagi Dan ini yang diadopsi oleh anak-anak muda sekarang Jadi Ke orang tua itu sudah tidak ada Kehtiram atau etikanya Nah Ustaz ada pesan gak nih buat teman-teman anak muda Berkenaan dengan eh, hak Orang tua terhadap anak Iya Bagi anak-anak muda yang saat hmm. ini mendengarkan Acara bengkel hati dengan Khusus dengan khidmat Eee eh, kalau kita memang mau syiar jalan Allah Ta'ala Ayolah kita eh, Rangkul teman-teman kita Yang Dengan sengaja atau tidak sengaja Tidak menghormati kepada orang tuanya Dan saya juga mohon Kepada orang tua Semua orang tua khususnya Kita juga Jangan sampai eh, Melanggar hak-hak anak Karena bagaimanapun juga Itu dosa bagi kita sebenarnya. Jadi saya mohon saya aja, ayolah kita menjadi seorang yang e, takwa pada Allah Ta'ala Karena memang menginginkan syurga Jadi ja, jangan merasa kita di atas sehingga kita menekan yang di bawah Termasuk juga para pemimpin kita jangan menekan hak rakyatnya Itu kan sama juga ya Jadi saya mohon deh mudah-mudahan acara ini bisa sangat manfaat kepada setiap E, masyarakat di Indonesia khususnya Dan negara Yang lain di sekitarnya ya. Amin ya Alamin. Nah Ustaz Untuk menyempurnakan tema kita Tentang orang bagaimana orang tua menghormati hak anak Alangkah jauh lebih baik Kalau Dipimpin dua ustadz, ya. biar segala ilmu yang sudah diberikan kepada para hadirin, kepada para pemirsa dimanapun anda berada, itu bisa memberikan manfaat kepada orang di sekitarnya. Ya amin. Silakan ustadz. Alhamdulillah e, jamaah masjid Ani dan juga pemirsa penggal hati yang dirahmati oleh Allah. Amin. Marilah di akhir acara ini kita berdoa pada Allah Taala dengan kusuk hmm. mengaminkan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Amin. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa shahbi ajma'in Ya Allah ya ghafar Kami adalah hambamu yang masih banyak salah dan dosa ya Allah Ampunilah kesalahan dan dosa yang kami kerjakan ya Allah Dari sejak akhir balik hingga saat ini ya Allah Ya Allah Ampunilah kesalahan dan dosa yang kami lakukan dari dosa yang kecil hingga dosa yang cukup besar di hadapan, Ya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah dosa yang kami lakukan kepada suami kami, kepada anak-anak kami, kepada istri kami, kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami, kepada umatmu dan makhluk yang kau di muka bumi ini, Ya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah dosa yang kami lakukan juga kepada ibu dan ayah kami, Ya Allah. Ampunilah kesalahan dan dosa yang kami lakukan pada ibu dan ayah kami, Ya Allah. Dan kami mohon agar Engkau ampuni juga kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi, Ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah Engkau telah menitipkan iman dan takwa dalam hati kami. Alhamdulillah Engkau telah mengizinkan kami menjalankan syariatMu, Ya Allah. Alhamdulillah Engkau telah mengizinkan kami mendapatkan nikmat dan rizki di dunia ini, Ya Allah. Ya Allah jika kami masih banyak dosa sehingga engkau berikan kami peringatan sehingga kami banyak musibah dan sakit pada tubuh dan badan kami kami mohon ampun kepadamu ya Allah ya Ghaffar dan kami mohon agar engkau berkenan menyembuhkan penyakit kami ya Allah ya Allah jika di antara anak-anak kami sakit karena kesalahan dan dosa kami orang tuanya ya Allah kami mohon ampun kepadamu ya Ghaffar dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan penyakit anak kami, Ya Allah. Agar kami sekeluarga lebih sujud kepadaMu, Ya Allah. Amin. Hmm. Ya Allah, kami mohon agar jauhkan kami dari godaan syaitan yang kekutuk, Ya Allah. Hmm. Jauhkan kami dari kejengkelan dan amarah yang ada dalam hati kami. Hmm. Dekatkan kami dengan kesabaran, Ya Allah. Dekatkan kami dengan orang-orang yang soleh. Hmm. Amin. Ya Allah, Ya Razak Mudahkan kami dalam mencari rezeki yang halal dan ta'ib di muka bumi ini, Ya Allah Agar hati kami tenang dan tentram, Ya Allah Dan sebagian kami berikan di jalanmu, Ya Allah Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Mudahkan kami dalam melaksanakan segala kegiatan kami di muka bumi ini, Ya Allah Dan berikan kami jalan dan petunjuk darimu, Ya Allah Ya Allah, hanya kepada-Mulah kami menyembah dan hanya kepada lah kami meminta pertolongan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Rabbana atina fi dunia hasana, Wa fil akhirati khasana Waktina da banar Walhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin Ya muji basailin istajib doa ana Mudah-mudahan doa tadi menjadi penutup Dari segenap permintaan kita yang insyaallah akan dijawab oleh Allah SWT saya Daizaki dan tentunya Ustaz Danu dalam mengkel hati mohon undur. Bilahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.